Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Rabu 8 Februari 2017 dibacakan Ardian Syah. Warga Biren tewas akibat kecelakaan di Pidijaya. Pencuri kerbau kritis dihajar masa di Bener Meriah. Seorang napi kabur dengan cara memanjat dinding beton. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram FM.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 Dalun kecelakaan lalu lintas di Gampung Redup, Kecamatan Pantiraja, Pidijaya, merenggut nyawa warga Kabupaten Biren, N.R. Binti Syekh, 50 tahun. Warga Gampung Tingkemanyang, Kecamatan Kutablang itu meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terserempet dengan motor lainnya selasa kemarin. Kapolsek Pantiraja Iptu Mahyudin mengatakan kecelakaan melibatkan sepeda motor jenis Beat BL3730LAP dengan sepeda motor Beat B4714TFS. Saat tiba di lokasi, Honda Beat yang dikendarai NR Binti Seh berboncengan dengan INS bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai M.Y. Bin Raman, warga Gampung Rde, Pantiraja, Pidicaya. Akibat kecelakaan ini, Seh meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban mengalami luka parah akibat benturan keras di bagian kepala. Sementara insiden laka lantas ini telah ditangani pos lantas merdu. Kedua kendaraan yang terlibat tabrakan telah diamankan petugas untuk proses hukum lebih lanjut. Garlun seorang pemuda diduga melakukan pencurian hewan ternak sapi dan kerbau dihajar masa di Gampung Kutu Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Bahkan mobil yang dikendarai tersangka ikut dibakar masa yang tersulut emosi. Warga Sudirman mengatakan pencurian tersebut terjadi pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Tiba-tiba warga mendengar teriakan maling. Warga keluar dan pemilik ternak berteriak. Melihat tersangka melarikan diri dengan mobil, warga pun langsung mengejar pencuri tersebut. Tiba di simpang jalan bandara Rembeli, ternyata mobil pencuri terprosok masuk ke parit. Warga yang tiba di lokasi menarik tersangka dari dalam mobil dan menghajarnya hingga babak belur. Sementara mobil yang digunakan ikut dibakar masa yang tersulut emosi. Saat ini tersangka masih dirawat di rumah sakit Mu yang kute dalam keadaan kritis. Kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian. Sudahlun mantan jurubicara GAM, Sofyan Daud menyatakan dengan resmi mundur sebagai ketua tim pemenangan Tarmizi Karim Maksalmina Ali, calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor 1. Sofyan Daud menyampaikan hal tersebut menggelar konferensi pers di Aula Hotel Perla Inn kota Langsarabu pagi. Sofyan Daud mengaku bahwa dirinya mundur sebagai ketua tim pemenangan Tarmizi Karim bukan karena perselisihan, tapi karena selama tahapan pilkada berjalan dirinya tidak dilibatkan padahal kapasitas dirinya sebagai ketua tim pemenangan. Selain itu, perbedaan pendapat politik antara dirinya dan Tarmizi Karim juga salah satu alasan Sofian Daud mengambil langkah mundur dari tim Tarmizi Karim menyelam pelaksanaan pilkada 15 Februari mendatang. Walau berbeda pandangan politik, namun Sofian Daud mengaku telah menganggap Tarmizi Karim sebagai keluarga sendiri, sehingga pengunduran dirinya itu tidak ada persoalan apapun. Saat konferensi pers berlangsung, Sofian Daud juga didampingi Sitih, mantan kombatan gam wilayah Tamyang, Saiful alias pun pengurus PNA, termasuk Islamudin, mantan wakil wali kota Sabang. Sudarlun Muhammad bin Aghani, 36 tahun, narapidana kasus narkotika jenis sabu-sabu, kabur dari rumah tahanan negara Cabang Biren, Rabu-Subuh, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Warga desa Blang Samagading, Gading, Pandra Biren itu hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari informasi yang dihimpun, Muhammad kabur menggunakan tali rapia lewat atap dan dinding beton sebelah utara rutan. Saat ia sedang memanjat tali, seorang petugas sempat melihat dan berusaha melempar batu. Namun ia berhasil kabur lewat taman kanak-kanak Pertiwi Biren. Petugas rutan dibantu anggota Polsek Kota Juang dan anggota Kodim Biren mengejar tersangka. Namun Muhammad berhasil kabur dengan sepeda motor yang telah menunggu di depan TK Pertiwi. Kepala Rutan Biren Sofian mengatakan Muhammad kabur lewat dinding beton sebelah utaran dan diduga sudah ada yang menunggu karena tali rapia yang dilempar dari luar beton berhasil digunakan oleh tersangka. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi FM. Jarlun masyarakat sekitar desa Lai Oram, Kecamatan Simpangkiri, Subus Salam kaget menemukan sesosok mayat yang tergeletak di tepi jalan desa setempat Rabu pagi. Belum diketahui penyebab kematian korban. Kapolsek Penanggalan AKP Dede Kurniawan mengatakan mayat ini awalnya ditemukan pukul 07.25 waktu Indonesia Barat oleh warga yang melintas. Mayat bernama Murdalin, 27 tahun, penduduk Desa Lai Oram, Kecamatan Simpang, Kiri 10 Salam, ditemukan dengan kondisi tertimpa sepeda motor Yamaha Fiction BL 3919 RE miliknya. Warga segera menghubungi aparat kepolisian. Selanjutnya polisi dan warga yang tiba di lokasi mengevakuasi tubuh korban dari himpitan sepeda motor. Setelah dicek, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Polisi akhirnya membawa jenazah korban ke RSUD Kota Subursalam untuk divisum. Kapolsek AKP DD mengatakan berdasarkan hasil visum ada temuan luka robek di kepala, luka lecet di tangan dan mata sebelah kiri bengkak. Korban diduga telah meninggal sejak 8 jam sebelum ditemukan. Polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban karena masih dilakukan penyelidikan. Darlun Aparat Polsek Teringgading, Pidicaya, selasa malam membeku sindikat penggelapan sepeda motor berinisial FF, 18 tahun warga Gampung, Tungklut, Kecamatan Tringgading Pelaku ditangkap saat berada di rumah. Kapolsek Tringgading Iptu Mulyadi, mengatakan keberhasilan Polsek Tringgading menangkap pelaku setelah menerima laporan dari Polsek Bandaraya, Banda Aceh. Pelaku FF merupakan salah satu sindikat pencurian dan penggelapan sepeda motor warga Bandaraya. Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Tringgading langsung mengintai tempat domisi di pelaku FF di Gampung Tungklut. Setelah dipastikan pelaku FF berada di rumah, polisi segera melakukan pengerebekan dan menangkap pelaku FF tanpa perlawanan. Kemudian pelaku dibawa ke Mapolsek Tringgading untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku merupakan DPU Polsek Bandaraya. Selanjutnya pelaku FF diserahkan ke Polsek Bandaraya Bandar Aceh untuk menjalani proses hukum. Darlun sejak November 2016 hingga saat ini Belangku untuk cetak KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biren Masih kosong karena belum dikirim dari Jakarta Bagi warga yang membuat IKTP terpaksa diberikan surat keterangan pengganti Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Biren Dr. Andes M. Jafar Majid Mengatakan informasi awal Januari 2017 blanko IKTP akan tiba di Biren Namun saat ini belum tiba dan belum ada kepastian Kapan belangko tersebut dikirim? Menurutnya kekosongan belangko KTP terjadi di seluruh Indonesia. Meski belum ada belangko, proses perekaman data terus berlanjut. Saat ini telah ribuan warga merekam data IKTP, tetapi belum bisa dicetak IKTP karena belangko yang kosong. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permata Sekian Berita Malam Edisi Rabu 8 Februari 2017.